Assalamualaikum sederhana, berita siang edisi hari ini Rabu 20 Juli 2016 dibacakan oleh saya Ahyar dan Tia Andalusia Presiden Jokowi resmi lantik Komjen Soeharti menjadi kepala BNPT Polda, Sulawesi Selatan berketat penjagaan di perbatasan Pasca, Santoso Dewas Kapolri keluarkan surat larangan bagi anggota Polri bermain Pokemon Go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 Syaudara Lun, Presiden Joko Widodo resmi melantik Suhardi Alius sebagai Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme atau BNPT. Suhardi menggantikan posisi Jenderal Tito Karnavian yang kini menjabat Kepala Polri. Pelantikan tersebut digelar di Istana Negara Jakarta Rabu Pagi. Pelantikan Soehardi sebagai kepala BNPT diawali dengan pembacaan surat keputusan Presiden tentang pemberhentian dan pengangkatan pejabat utama di lingkungan BNPT oleh Wakil Sekretaris Kabinet Bistok Simbolon. Setelah pembacaan surat kepres, Presiden Jokowi memimpin prosesi sumpah jabatan. Prosesi itu diakhiri dengan penandatanganan berita acara pelantikan disaksikan juga oleh Presiden. Selain Soehardi, dalam prosesi yang sama, Presiden Jokowi juga melantik Penny Kusumastuti Lukito sebagai Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan atau BPOM. Penny diangkat berdasarkan surat kepres tentang pengangkatan pejabat pimpinan tinggi BIPOM. Terut hadir dalam upacara pelantikan tersebut Kapolri Jenderal Tito Karnavian, Menteri Dalam Negeri Cahayokumolo, dan Menteri lainnya. Terut hadir juga Ketua MPR Zulkifli Hasan, Ketua DPD Irman Guzman Syederalun, Polda Sulawesi Selatan memperketat penjagaan di wilayah yang berbatasan dengan Sulawesi Tengah Polda Sulawesi Selatan menambah dua peleton BRIMOB di perbatasan terkait tewasnya pimpinan Mujahidin Indonesia Timur Santoso dan anggotanya Mukhtar Detiknews.com lansir Kabupaten Humas, Polda, Solusi Selatan, Kombes, Franz Barung mengatakan dua peleton Brimob disiagakan di dua kabupaten yang berbatasan dengan Solusi Tengah, yakni Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Luwu Utara. Pihaknya melakukan penambahan dua peleton anggota Brimob untuk mengantisipasi pelarian kelompok sipil bersenjata yang dikhawatirkan akan masuk ke Solusi Selatan. Pasca tewasnya Santoso, Polda Solusi Tengah merilis jumlah anggota jaringan Santoso tersisa sebanyak 19 orang. Mereka semakin terdesak dari kepungan anggota Satgas Tinombala yang terdiri dari Polri dan TNI. Polda Solusi Tengah juga telah melakukan identifikasi dan tes DNA pada jenazah Santoso dan Muhtar di Rumah Sakit Bayangkara, Palu. Sjodralun, pengamat terorisme dan intelijen Wawan Purwanto, meyakini kelompok-kelompok yang berjaringan dengan Santoso, masih akan terus merekrut anggota baru, walau Santoso, pemimpin tertinggi mujahidin Indonesia Timur itu, sudah tewas. Kompas.com lansir. Wawan mengatakan jaringan Santoso tidak akan berhenti merekrut anggota. Setelah markas di poso, Sulawesi Tengah sudah digempur habis-habisan, mereka bisa memindahkan basisnya. Pendiri Lembaga Pengembangan Kemandirian Nasional itu memperkirakan jaringan Santoso tetap menyebar dan bergerak ke daerah-daerah seperti Surabaya, Lamongan, Solo, Cirebon, Sulawesi Selatan, serta Kalimantan. Selain itu, mereka juga akan terus mendapatkan simpatisan dari luar negeri, misalnya dari suku Uighur, Tiongkok, dari Turki dan Filipina, terutama Filipina Selatan. Menurutnya, kelompok ini sudah menyatakan janji setia kepada ISIS. Oleh karena itu, Wawan meminta pemerintah terus waspada melakukan penjagaan dengan operasi intelijen, serta menyiagakan pasukan Densus 88. Syederalun Kapori Jenderal Tito Karnavian mengeluarkan surat telegram rahasia yang berisikan larangan bagi anggota Polri bermain Pokemon Go saat berdinas. Permainan ini dianggap mengganggu kesiapsiagaan personil polisi. Detiknews.com melansir. Kadib Humas Polri Irjen Boy Rafli Amar mengatakan telegram berisikan larangan bagi anggota kepolisian bermain Pokemon Go pada saat bertugas dan melarang bermain Pokemon Go dalam lingkungan fasilitas kantor kepolisian. Larangan bermain Pokemon Go dituangkan Kapolri melalui surat telegram tanggal 19 Juli 2016. Larangan bermain Pokemon Go dibuat karena permainan tersebut dikhawatirkan dapat mengurangi tingkat kewaspadaan personel polisi. Pasalnya, permainan Pokemon Go itu selalu memperhatikan layar HP, sehingga mengakibatkan konsentrasi seseorang akan menjadi berkurang. Diindruksikan kepada seluruh jacaran Polri untuk senantiasa menjaga kesiap perjagaan dan menghargai orang-orang yang tidak dikenal yang berada di lingkungan kantor kepolisian. Anda sedang mendengarkan berita utama Seram BFM. Syederalun, Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, mengusulkan anggaran sebesar 148 triliun yang digunakan untuk program prioritas pada 2017. Antara News.com lansir. Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Marwan Jafar mengatakan pemerintah fokus pada program-program prioritas pada tahun 2017. Masing-masing kedirjenan hanya memiliki dua hingga tiga program prioritas, tujuannya agar fokus dan benar-benar terealisasi dengan maksimal. Menteri Marwan menyebutkan berdasarkan surat Menteri Keuangan tanggal 30 Juni 2016 perihal pagu angkaran kementerian besaran pagu Kemendes PDTT tahun 2017 sebesar 5,36 triliun rupiah. Namun Kemendes PDTT mengusulkan tambahan pagu angkaran 2017 sebesar 9,2 triliun rupiah. sehingga total pagu angkaran yang diusulkan sebesar 14,8 triliun rupiah. Alokasi anggaran Kemendes PDTT mengacu pada program prioritas nasional sesuai dengan kebijakan dana berdasarkan program. Beberapa program prioritas, yakni prioritas pembangunan daerah tertinggal, prioritas pembangunan desa dan kawasan perdesaan, pembentukan dan pengembangan 5.000 badan usaha milik desa atau BUMDES, revitalisasi pasar desa, penguatan kapasitas, dan kelembagaan. Sedikitnya 56 warga sipil termasuk 11 anak tewas pada selasa kemarin dalam serangan fajar oleh koalisi Amerika Serikat di luar sebuah desa di Suriah yang diduduki oleh ISIS. Antara News.com lansir Direktur Observatorium yang berbasis di Inggris Rami Abdel Rahman mengatakan warga melarikan diri dari desa Al-Tukhar di Provinsi Alepu ketika serangan koalisi Amerika Serikat terjadi. Tampaknya ada kesalahan dalam serangan itu dengan warga sipil, disangka sebagai anggota ISIS. Sehingga 56 warga sipil, termasuk 11 anak-anak, tewas. Sementara puluhan warga sipil lainnya terluka dalam serangan tersebut, termasuk sebagian di antaranya yang berada dalam kondisi serius. Pasca insiden itu, pihak koalisi belum memberikan komentar, namun mengatakan mereka akan memeriksa laporan tersebut. Syederalun, penyerang Dembaba mengaku tidak memiliki rencana pensiun usai mengalami patah kaki saat memperkuat Shanghai Shenhua. Kompas.com lansir. Ba mengalami cedera parah saat tampil dalam laga derby kota Shanghai melawan Shanghai SIPG dalam lanjutan Liga Super Cina minggu 17 Juli lalu. Pada menit ke-63, mantan pemain Chelsea tersebut mendapat benturan di kaki kiri oleh pemain bertahan Shanghai SIPG Sungxiang. Saat kedua pemain akan terjatuh, Ba berpijak dalam posisi salah dan berbahaya. Ditambah lagi, ada benturan dari empasan kaki Sung Siang yang sudah kehilangan keseimbangan. Isiden tersebut pun tidak bisa dihindari. Kaki kiri bagian bawah Ba mengelami patah. Banyak yang memperkirakan cedera ini bisa mengakhiri karir bomber asal Senegal tersebut. Akan tetapi, Ba enggan munjra bahwa mengaku yakin bisa kembali bermain. Hal ini mengacu pengalaman Rekanya saat mengalami cedera yang sama seperti Hatem Ben Arfa yang telah kembali bermain usai mengalami cedera serupa. Dari newsroom Serambi Tanjung Permay Sekian berita siang edisi hari ini Rabu 20 Juli 2016.